Pak Johan, s i l a k a n Pak. Ya, terima kasih. Ya, itu memang menteri itu yang dikatakan ada bener-bener yang enggaknya. Yang benernya itu adalah memalukan n g suka a m m e orang-orang yang kaya karena korupsi kok masih beli premium, gitu kan. Tapi orang kaya n g enggak hasil daripada n s e diri, ya tentu dia mau efisien dia masih pakai premium. Tapi lebih memalukan lagi itu Pertamina itu... パケマンのイドネシア、ミヤミヤパケマティ、パパティ、カタマシロキ、バダイトワン、ペキャンギー、ミヤクソー、ガーヤ、パティピランス、ウィトエタリマナ、パタメラ、パナマン、プリトワン、テリーキマナ、ナカラギタ、ナカラパナメ、ナカラパシナメ、ナカラギタイガタオレ、イトアジャマティ。シューガンパハキン。 Menurut saya ucapan Pak Menteri itu hanya ungkapan ketidakmampuan mengelola sumber daya Sehingga harus mem mengatakan memalukan dan lain-lain Sementara kita kaya dengan sumber daya alam, minyak, tapi t i d a k bisa mengelola menjadi premium Terima kasih Pak Terima kasih Pak Hakim Andre, silakan Pak ya ya kalau menurut saya sih bukannya memalukan ya kalau bisa diharuskan emang ya orang yang b e r m a m p u jangan membeli premi u m lah saya kan stok premi u itu bukan di Indonesia seluruh dunia itu akan turun nantinya akan berapa itu persediaan stok minyak dunia itu akan berkurang ya jadi bukan tindakan yang malukan e m kalau bisa disatakan orang yang mampu ya cintai r dan beli premi yang l e b mahal sedikit パティア・セレクターのサイヤは yang banyak menghabiskan minyak f o s i l itu kan bagi kesan agak diesel dan l i s l a i n semua di Indonesia、ya. makanya dulu itu yang bangun per nuklir itu harus segera dilaksanakan kita kan u d a h 40 tahun belajar nuklir s u d a h bisa n y e a s k a n nanti supaya hemat、uh, pemakan i a b a h a n b a k a r kalau perlu kita ekspor lagi gitu jangan ketinggalan terus jadi orang bodoh gitu g i t aja p a ya terima kasih selamat m e r i m a t e l a m a t m n i k m a t i silahkan Ya, saya udah liat h tuh di TheTik.com waktu itu、uh, Komentar saya adalah Menteri ini kurang ini ya Kurang p i n t a r jadi orang Dia m e m b i k i n satu batasan Buat orang-orang tuh benci sama dia s e b e n a r n y a Kalau orang memang punya duit banget ya Punya mobil bagus n Gak g akan lah dia isi premium itu Karena apa? Kata usah mobil, b e n a r deh Kayak saya Saya cuma operasional, saya mau n gak g mau Terus t e r a h saya isinya premium Cuman kan bukan berarti saya punya misalnya Fondasi t a apa s i o artis berartisnya orang kaya dong Paling gak beda dari situ kan saya bisa pakai untuk yang lain Namanya juga kita punya prinsip ekonomi ya Memang kalau memang penghasilan kita oke Siapa sih yang mau pakai premium Orang kotor begitu memang jelas gitu loh Nah sekarang menteri-menteri gini Ngomong saya nak jidat Dia kan gak bayar bensin Dia kan dibayarin e g a r a Mereka suka banget bandingin sama luar negeri Mereka gak tau penghasilan rasi sama luar negeri itu b e d a jauh banget パソリン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 banyak cara banyak、uh, tindakan yang bisa dilakukan tapi kalau dengan cuma w a c a n a w a c a n a doang nggak pernah selesai masalah negara kita saja mbak oke、okay. pak s u l e m a n selamat sore silahkan mbak Uh, itu pernyataan、uh, orang mampu dan tidak mampu Untuk seorang menteri itu sebenarnya itu Melanggar h a k manusia juga ya Kategori orang mampu itu seperti apa Kategori orang tidak mampu itu seperti apa Kita itu tidak bisa mencet seperti begitu gitu Nah sekarang kalau saya bilang saya tidak mampu Ukurannya apa gitu Jadi menurut saya itu negara tidak boleh merarang Segala sesuatu itu karena Ini semua milik milik laki t u loh. Jadi kalau mau bikin batasan-batasan Ya bikinlah batasan yang jelas Ya, jadi terhadap a premium juga, Pertamax juga, jadi semua itu kita ada kejelasan, bukan hanya bilang orang tidak mampu, orang mampu, kesadaran sendiri, kalau kita mau bilang kesadaran, pemerintah ini juga nggak sadar, banyak nggak sadarnya juga. Terima kasih. Oke,、okay. m b a k Soni. Iya, Bu. s i l a k a n Pak. Itu Menterinya Menteri Otak Udang, itu, harusnya dia cuma mendefinisikan dulu, orang mampu itu apa kriteriannya, penghasilnya harus berapa, gitu. Hmm. jadi jangan tanah jangan ngomong kayak i t u kan negara juga punya minyak juga punya rakyat semua kan k a s i h aja untuk rakyat untuk kemajuan apa, ekonomi bangsa gitu benar-benar menteri kita tuh aneh ya h a y a n y a gak pernah belajar sesuatu kasih Bu oke、okay, Pak y o n o ya selamat sore s i l a k a n Pak jadi kelihatannya ya menterinya ini sama sekali d a n g k a l dan tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas pertama kalau dia sebagai menteri SDM ...maka dia harus memberantas kartel-kartel yang mafia-mafia minyak... ...di mana Indonesia sangat dirugikan. Kedua, eksistensi republik ini... ...bagaimana rakyat bisa hidup sejahtera... ...dan bukan dengan cara c a a r neoliberal seperti itu... ...dan menterinya sendiri suka poligami... ...ini yang menjadi permasalahan... ...nasionalismenya itu ada di mana... ...kontribusi yang, yang dia berikan... サハラパ n ペース、サハラパスペース、サハラパスペース、a ハラパスペース、サハラパスペース、サハラパスペース、サハラパスペース、サハラパス a ース、サハラパスペース、サハラパスペース、サハラパスペース、サハラパスペース、サハラパスペス、サハラパスペース、サハラパスペース、サハラパスペラパラパスペース、サハラパスペース、サハラパスペース、サハラスペース、サハラパスペース、サハハハラサハラパスス、サハハラパスペサハハハラパスペース、サハハハハハラパスス、サハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ lakukan dalam arti Menteri itu kontribusinya yang harus di、uh, ini kan ya p e r h i t u n g k a n bukan hanya ucapan-ucapan, tapi pelaksanaannya di lapangan dan kemudian bagaimana rencana ke depan lalu kemudian realitanya bagaimana sehingga namanya produktivitas efektivitas, efisiensi dan、uh, katakan low cost production untuk kesejahteraan masyarakat itu bisa diciptakan Oke,、okay, p a n k you, b e r Ya, tingkat saja. Ini kan menterinya ini yang pernah menangkap r a p r merah. Ini kan kemarin dinilai, kan? Jadi menteri seperti kayak gini s e h a r u s n y a mesti dipilih. Jangan, jangan apa ya, jual politik jual sapi sampai habis-habisan. Ini menteri seperti gini, ini kan m e n t e r i n sebenarnya orang hebat, ya? Kalau nggak salah dari ITB atau apa gitu. Tapi kalau dilihat seperti k a i n i ini udah melanggar hak asasi, b e n a r kata bapak itu. Sebagai seorang sebagai warga negara yang membayar saja, di mana mana di negara manapun juga, itu berhak untuk memilih, memilih、uh, premium atau memilih yang harganya mahal, itu hak dari warga negara, tidak bisa dipatasi. Nah, gitu aja, makasih. Oke.、Okay. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam s i l a k a n k o m e n t a r a n n y a Pak Agus Iya saya kira kalau pendapat Pak Menteri kurang ketat Karena p e n s i n itu kan Ketayaan alam Indonesia yang Berdiri nikmati oleh penduduk Indonesia Ya kalau itu memang disubsidi Kenapa enggak Terima kasih Baik terima kasih kembali untuk Pak Agus p a Leo malam バイ、すいません。 nah jadi ee, ya ditetapkan harga berapa jadi、e, kayaknya tuh subsidi sudah nggak ada nah jadi orang bisa belilah nggak、e, ada masalah lah nggak ada malu-malu beli itu minyak、okay. terima kasih terima kasih Pak Leo Bapak Foni Selamat malam Selamat malam komentar Anda silakan Pak、uh, saya setuju sama Bapak yang barusan malu itu kalau kita nyolong nah s e k a r a n pertanyaannya pemerintah sendiri nggak mampu Membetkat informasi yang jelas Berapa harga pokok Satu liter premium Nah Bagaimana bisa dikatakan Menikmati subsidi Sedangkan mereka sendiri Tidak tahu Berapa besaran COGS Atau satu liter premium tersebut Jadi lucu Nah itu Dapat saya Terima kasih Terima kasih kembali Pak Sani Saya b e r a l i h ke Pak Rudi Selamat malam Pak Budi Pak Budi Oke s i l a k a n Pak Budi, Pak Budi.、Okay. Silakan, Pak Budi. Saya pikir Harusnya dibalik bahwa kenapa orang masih pakai premium Mungkin karena、eh, biaya untuk transportasi bahan bakar Dengan Jakarta yang macet Itu memang mahal kalau pakai non-premium Jadi ada banyak kesalahan pemerintah juga Kalau misalnya s u b s i d ini i bisa berkurang, APBN t e r t e k a n Coba cek dulu Itu 70% dana APBN itu banyak kepada Untuk pegawai negeri, gaji pegawai negeri, habis itu naik gaji lagi mereka, kita yang bayar pajak.、Hmm. Coba tuh yang namanya pegawai negeri malu apa enggak? Tujuh puluh persen loh buat mereka,、hmm. uh, belum lagi yang kata Pijandi, yang namanya tadi CO g s cost of good, jadi modalnya itu sebenarnya berapa sih? Kau nggak begitu terbu Kok gak terbuka, k o u g a k terbuka, kau nggak transparan sebagai Menteri Energi. Buka dong biar kita ngerti Itu nanti dimana sebenarnya Subsidinya berapa begitu Kalau gelap-gelapan begitu kita juga gak percaya sama pemerintah Naik. Naik. Terima kasih Pak Budi Saya beralih ke Patigor Selamat malam、uh, Halo iya s i l a k a n Pak Tigor Tapi mohon volume redi anda dikecilkan terlebih dahulu di、uh, Ini pemerintah itu Kadang-kadang Kurang benar cara berpikirnya Kita itu kan Ada perangkat-perangkat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 パザイト、メ m ガリ、スプシュシー、テネ a マ、メカロ、ウントメンカッカン、テンカ i ケイロバンマサカ a カ a KITA MASYARAKAT INI、uh, MENILAI CARA BERPIKIR ORANG ITU. GANTI AJA ITU MENTERINYA. Kita harus benar-benar melaksanakan undang-undang. Kalau itu terjadi, kita tidak p e r s o a l a n lagi harga minyak ini. Oke. u t u k itu. y a terima kasih. Terima kasih、oh, kembali, Pak Tiga. Dan saya beralih kepada David yang merupakan penelpon terakhir ya dalam News of t h a y ini. Ya. Selamat malam, Pak David. Iya. Iya, silakan. Kalau menurut saya, justru yang kurang rasa malunya adalah Menteri Sdm karena sebetulnya beliau tidak tidak pantas untuk mengutarakan soal malu atau tidak malu ya、e, pekerjaan beliau s e p a n j e n g tahun a saya adalah mengurusi energi dan sumber daya mineral bagaimana mengatur、e, kebijakan dan strategi dan pelaksanaannya kemudian pengawasan tentang hal-hal semacam itu kalau soal malu tidak malu Kayaknya bukan b e l i a u l a h yang pantas mengucapkan, mungkin kalau ada Menteri Budi p e k e r t i di Indonesia, barulah beliolah yang mengu pantas mengucapkan malu atau tidak. Jadi yang kurang malu adalah Menteri SDM. Selamat malam. Iya, selamat malam dan terima kasih Pak David. Juga terima kasih bagi m i t r o b i s i s n y a